Johnny selamat pagi pagi ya s i l a k a n Bapak kalau di negara kita itu kita selangkah tertinggal dari Filipina Mbak、di、kita yang penting itu pertama itu birokrasi investasi Mbak itu kita belum jalan sama sekali kok、nah, kalau sudah selesai birokrasi investasi yang simple itu dan cukup, cukup elegan baru kita lari ke hari libur sekarang basicnya n g gak jalan gimana muka a r i liburnya Mbak っね、やっぱたならにパン、インー a d i libur itu ya layak lah Tapi untuk menangani kaya k e c e d i r a a n Filipin a Itu seharusnya seluruh elemen pemerintah lah Lebih peduli Kedudukan libur itu n gak g perlu dipotong atau gimana Itu aja mbak, terima kasih Ya, Pak Gil, b selamat pagi p a g i s i l a k a n Saya rasa kalau di Filipin ini 日, 21 日, enfin、日本のハーリーは、ブラジルのブラジルのリーブル、ブラジルのハーリー、インドネシアのキン、ヤー、ブラジルのキャラ a ー、フィリピン、カイアプリバディ、はマガタカネン、ウカンダリハはブル、サンジャはフィリピン、コロプシー、ヨガニャ、コロプシー、ヨガニャ、カマン、タニャ、ヨガザ、ガザ、コンドシティ、ニシア、ヤヤ。 私たちは、それを i って、ハリリプルを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それを使って、それって、それをを使って、 Itu akan akan masuk kalau、uh, birokrasinya ini berkurang, inefisiensinya berkurang, ya, pengurusan suratnya berkurang Nah itu, itu aja, makasih Pak Cipto Selamat pagi Mbak Pak Cikanda, Pak. Ya, Saya pada berikutnya hampir sama dengan pembicara pementar yang pertama, yang sudah、uh, Saya kira kontribusi di Libur itu、hmm. enggak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 Uh, ya hampir h a b i s samalah lima belas enam belas harian gitu n g a k nyampe malah m d segituan gitu saya pernah p e r t a saya setahun jadi、uh, m e r u t a y a birokrasilah yang penting gitu m a k a s i h ya terima kasih Bu Elly selamat pagi pagi saya cuma mau komentari dengan hari libur yang dipotong itu kan Sayang buat perekonomian di Indonesia itu kan Jadi kalau libur kan angkutan transportasi yang buat berlibur Apalagi hari liburnya tegetik gitu kan Jadi semua rumah makan apa kan jadi perekonomian bisa berjalan Kalau sampai itu dikurangin ya pendapatan yang masyarakat yang punya usaha itu Akan berkurang gitu Terutama transportasi kereta api Atau yang mau berlibur dalam hari k e c e p i t itu Itu aja Pak Budi, selamat pagi Ya, saya pikir di Filipina itu beda dengan Indonesia ya Kalau melihat indikator ekonomi memang di sana lebih jelek daripada performance di Indonesia Kalau di Indonesia soal hari libur Itu sebenarnya kan baik untuk、uh, kualitas hidup keluarga atau pekerja sendiri gitu Kita kan sering market di Jakarta terutama ya. Nah, jadi hari libur malah bagus Untuk、uh, kualitas hidup Keluarga abah, Pekerja ayah itu dengan、uh, Seria t a u dengan anak-anaknya Dan tentunya p e n d a p a t juga dengan pendapat yang lain Soal investor di Indonesia Itu lebih banyak masalah, Karena masalah hukum Pedagakan hukum yang konsisten、uh, Juga masalah HAM juga Itu saya pikir lebih ke sana Terima kasih Ya, terima kasih Pak Haris Selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Bapak Mungkin Presiden Filipina ini juga Ini kan d e p u s i n g lah dengan apa yang harus Dikurang-kurangi apa yang harus betul i di negaranya Karena semikian parah Artinya dia nyari yang mudahnya sajalah Karena juga Presiden disini mungkin ya Begitu nyari mudahnya saja Tapi itu sebenarnya n g g a k perlu dikuti i Kita a a r e n l i k juga sedang Sudah ada negara yang lebih banyak Ada yang lebih sedikit Kita i tidak u mengagret サロマキンバニャリブ ur、イトゥ ur、 バーニ r ラテンピアノ、バギト、レカー、サーリング、ラテンギト、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、a ーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、ーニャ、バーニャ、ャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、バーニャ、ババーニャ、バーニャ、バーャ、バーニャ、バー a、uh, kita t e t a s begitu macet ya memang、uh, libur jangan banyak gitu loh harus sedikit biarpun sehari-hari <tos bush> tapi kerja gitu jadi bawa anda gak malas kalau mau maju begitu sih <tos>、sí. terima kasih Pak Leo Halo, Halo Pak Hari Halo selamat s i a n g ya s i l a k a n Pak、uh, menurut saya kalau di Filipina Persia ini kan masih muda ya masih muda jadi sok semangat lah gitu ya sebenarnya Uh, yang uh, menentukan atau yang mempengaruhi daripada modal masuk itu bukan itu menurut saya lagi Filipin, masih sama dengan disini ya, mungkin, ya?、Uh, masalah keamanan sana lebih parah lagi, masalah keamanan dan juga masalah korupsi masih tinggi juga disana kalau liburan m e r u saya enggak enggak tahu kalau Filipin itu selalu banyak kalau untuk negara kita, saya rasa saat ini sudah cukup sedang lah y enggak, enggak banyak dan juga sedikit Dan jangan salah bahwa namanya industri itu kan bukan hanya industri dalam arti melfaktur ataupun、uh, perpangkat dan lain-lain Dan juga ada industri hiburan ya, industri piknik, pariwisata, rumah makan dan lain sebagainya Dan itu akan menjadi、uh, menguntungkan buat dia kalau ada liburan Pasti kayak taman mini anjol itu liburan, pasti dia lebih, lebih banyak orang yang,、uh, yang bekerja di pariwisata Mengambil keuntungan dari i t u Jadi kita n g e r j a t n y a bukan hanya dari satu sisi, tapi d a i seluruh sisi dan liburan itu juga penting bagi orang yang bekerja dan untuk p e n g h e m a t a n energi juga terima kasih Halo Pak Sunaga Halo i Ya s i l a k a n Pak i Ya sebenarnya yang perlu d i c o n t o h dari Presiden Aquino itu adalah kebijakannya jadi soal masalah hari libur itu kan tergantung negaranya dengan kondisi perekonomiannya n a n t i yang perlu Indonesia contoh itu adalah Cara pengambilan keputusan Di Presiden tersebut Dimana dia tegak Mengambil sebuah keputusan Untuk demi kepentingan negaranya Itu aja Pak Ya baik, Pak Suardi s i l a k a n Ya kalau menurut saya Kita tidak perlu Keperti Filipi Persoalan utama investasi adalah Masalah korupsi、e, Lagipula seperti Di negara China Mereka juga liburnya hampir satu bulan dalam s a h u n tapi itu tetap efisien.、Uh, jadi inti p e r a o a l a n adalah di korupsi yang harus diperantas kertas. Dan、uh, penerapan aturan hukum yang kurang jelas di kita. Terima kasih. Ya baik, Pak Andre silakan. Ya. Silakan. Nah, Indonesia ya nggak, nggak perlu meniru pimpin a b a h Ya saya r i h a aja Indonesia p a n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 Uh, kita gak perlu、uh, Menyelupi binah ya, Banyak yang kalau perlu dimasukkan Seperti yang tadi saya s e l a m a s i a n Pak Hari silahkan Selamat siang, siang silakan, Ya, ya benar deh Bapak Yang tadi bilang yang penting semangatnya Dan satu lagi Yaitu Presiden Muda、hmm. Dan berani tegas Yang disini パガサニアアヤーバンナ e パガサのアアンバンカーダンハトラギアンバトキャンコーディアトランティゴロシー。 cuti itu kalau misalnya akhir atau datang bulan karyawan berhak mengadakan cuti, mengajukan cuti nah itu kalau sebagai pengusaha kan n gak g boleh enggak itu satu, kedua cuti-cuti <tuh> yang lain hari-hari keagamaan atau h a r i h e r i besar itu juga banyak sekali di Indonesia, jadi ya produktivitasnya tenaga kerja disini rendah dan biayanya tinggi, i a t i n y a seperti itu Uh, jam kerja jam 8 sampai jam 5 Sedangkan di tempat lain, ya mungkin jam 8 sampai jam 5 Barang yang dihasilkan bisa banyak Kalau di Indonesia kan enggak seperti itu Ya, itu saja sih、okay. Terima kasih Pak Fidart Selamat sore, Buli ya s i l a k a n、um, Saya rasa sih ngikutin boleh Tapi d i b a r e n g i n juga dengan pembayaran、eh, y a n g、uh, sewajarnya ya maksudnya sepantasnya lah jangan sampai pembayarannya rendah tapi maunya、uh, masuknya banyak i t u harinya jadi si karyawannya juga lebih semangat kerjanya gitu sih oke、okay, terima kasih sore Pak Jali ya selamat sore ya silahkan umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm umm n m m umm umm umm u n m umm umm umm umm umm umm umm どうですか